untuk AR terima kasih untuk ultimate setting Anggono Java Intertime sang promotor muda daupun ya bom Anggono FND terima kasih seiring dengan segala apapun berkini waktu pada malam yang berbahagia Rina Amelia Gita Salviana Aulia Mustika Imelda Veronica bersama-sama dengan kita hadir <SILENCIO> A.R. trimagase, oh, tabaik juga Mother Sword. Als mannen, als mannen in het slap, dan is rasa grappig, is